huak kesombongan ini amat sangat sulit untuk membuka pintu hidayah bagi orang yang yang terdapat sifat sombong di dalam dirinya di mana beliau berkata man kana ma'siyatuhu fi shahwatin farjalahut taubah fa inna adam alaihi salam 'asa mushtahiyan faghfaralah Ketahuilah bahwa siapa yang berbuat maksiat dan perbuatan maksiat yang dia lakukan itu sumbernya motivasinya karena dorongan syahwat semata maka orang seperti ini kata beliau farjo lahut taubah orang seperti ini masih bisa diharapkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Beliau berkata, fa'inna Adam alaihis salam asa mustahyan. Karena Nabi Adam alaihis salam beliau berbuat maksiat kepada Allah swt. Karena memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, memperturutkan syahwatnya, ingin memakan buah Khul Namun ketika beliau menyadari kesalahannya, beliau meminta ampun kepada Allah swt. Fagafaralah Allah memberikan ampunan kepadanya. Namun sebaliknya Fa idza kanat ma'siyatuhu min kibrin fakhsha 'alaihi al-la'nah fa inna iblis 'asa mustakbiran fal'ina Namun sebaliknya siapa yang melakukan perbuatan maksiat atas dasar kesombongan maka orang seperti ini kata beliau fakhsha 'alaihi al Orang ini dikhawatirkan dia mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kita apa yang dimaksud dengan laknat? Laknat itu adalah al-iba'ad min rahmatillahi azza wa Seseorang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya kita kalau sekiranya kita dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita mendapatkan hidayah ini adalah... Atas dasar rahmat kasih sayang Allah SWT Kita dapat melakukan ibadah itu atas dasar rahmat dari Allah SWT Maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya kita kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah SWT Padahal kita amat sangat butuh pada rahmat Allah SWT Padahal Allah SWT menjelaskan Wa kulla Rahmat Allah SWT itu meliputi segala sesuatunya dan Allah Swt menjelaskan juga bahwa warahmati sababat ghadabi rahmat Allah Swt itu lebih mendahului kemurkaan Allah Swt. Rahmat Allah amat sangat luas. Bagaimana kondisinya seseorang yang dijauhkan dari rahmat Allah Swt ini menunjukkan satu satu hal yang amat sangat buruk sekali ketika seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Swt. Jadi kata beliau faina iblis. Karena sungguhnya iblis dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiat ini didasari atas dasar kesombongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis sujud kepada makhluk yang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" kata Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan, anak Hayrunmin, aku lebih baik dari Adam. Padahal tidak ada, tidak ada kriteria khusus yang menjelaskan bahwasanya iblis itu lebih baik dari Adam. Tidak ada hal yang menjelaskan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Namun hal tersebut hanya didasarkan kepada kesombongan. Dia berkata kepada Allah, anak Hayrunmin. Khalaqtanī min engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari dari tanah. Jadi itulah ikhtal iman azanillahu wa iyyakum kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala ketika iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dasar kesombongan tersebut maka dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi, ketika Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang hakikat daripada kesombongan tersebut, beliau menjelaskan bahwasanya kesombongan itu akan menghalangi seseorang dari surga Allah s.w.t. Jadi, ikhwat al-iman, a'azani Allah wa'iyakum, dimanapun kita berada, sesungguhnya sombong itu tidaklah pantas bagi manusia. Cobakah, cobalah kita merenungkan kondisi-kondisi yang pernah kita alami Mungkin banyak hal-hal yang amat sangat mengerikan yang pernah kita alami Apakah itu musibah yang mungkin hampir merenggut nyawa kita sendiri Apakah pernah kita merenungkan bahwa kalaulah kita layak untuk menyombongkan diri sudah seharusnya kita dapat menjauhkan diri kita dari segala macam hal-hal yang yang buruk tersebut. Namun kenyataannya tidak. Kita tidak dapat menjauhkan berbagai macam hal-hal yang membuat maparat bagi diri kita sendiri. Kita tidak dapat melakukan hal-hal atau mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri kita pun masih memiliki ketergantungan kepada orang lain, kita tidak dapat hidup sendiri, kita juga masih memiliki ketergantungan kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, kalau kita lihat perbandingan diri kita dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam al Quran, "Aantum ashadu khalkan amis sama, benaha, rafahasamkaha. Apakah kata Allah Swt, penciptaan kalian, tubuh kalian, jasmani kalian, penciptaannya apakah lebih rumit? Apakah tubuh kalian itu lebih lebih kuat dibandingkan dengan langit?" Yang Allah bangun langit tersebut Kita Dari Benda-benda yang ada di langit pun Kadang-kadang masih Melindungi diri kita Contohnya ketika Dalam kondisi panas yang terik Kita masih berupaya mencari tempat yang terlindung dari panas Padahal kita menyombongkan diri kita. Ini sebenarnya adalah satu realita yang menunjukkan bahwa kita tidak pantas untuk sombong. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan renungan kepada kita, apakah kita layak untuk sombong padahal penciptaan kita tidaklah lebih rumit daripada penciptaan langit dan bumi? Padahal jasmani kita tidaklah lebih kuat daripada Langit dan bumi, bahkan salah satu di antara malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril Alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, lahusid tumi janah memiliki enam ratus sayap. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat malaikat Jibril Alaihissalam dalam rupa beliau yang sebenarnya ketika beliau membentangkan sayapnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayap malaikat Jibril itu sadal ufuk menutupi alam semesta ini baru satu dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya jadi khotimah iman ya Allah ya Apapun kedudukan kita Apapun profesi kita Seberapa banyak pun Nikmat yang telah Allah Berikan kepada kita Seberapa banyak Harta yang kita miliki Jangan sampai hal tersebut Melahirkan Sifat sombong di dalam diri kita Yang pada akhirnya akan Membuat kita Dijauhkan dari rahmat Allah SWT Dan tertimpa Dengan berbagai macam Adab yang telah kita jelaskan pada pembahasan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap memiliki sifat tawadu, memiliki sifat rendah diri, karena sesungguhnya Man raf'ah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'ul wal qaula fa yattabi'u ahsana. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad dan Dilan telah memberikan kajian kita di Muslim Pesantren kali ini. Dan sahabat-sahabat dengarkan tadi semua kita mendapatkan manfaat apa yang beliau sampaikan. Baik kita akan masuk pada sesi-sesi interaktif atau tanya jawab silakan ke 467106 atau 468106. Baik kami akan bacakan satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Datangnya dari Musa di Bulang. Ustaz, bagaimana dalam pandangan Islam apabila kita menghadapi orang yang selalu berkata-kata merendang diri? Tapi sebenarnya maksudnya dia ingin memuji diri sendiri. Mohon pencerahannya Ustaz. Jagallah. Jazakumullahu khairan kepada uh, Ahim Musa. Bagaimana dalam pandangan Islam apabila kita atau orang yang uh, berkata-kata yang dia merendahkan diri atau secara zahirnya merendahkan diri namun pada dasarnya dia ingin mengangkat dirinya sendiri. Ini adalah Satu hal yang Tidak terpuji Karena Intinya itu adalah Masalah niat Apa yang ada di dalam hati Dan maksud dari tujuan tersebut Apapun bungkusnya Kalau tujuannya buruk, tetap buruk Walaupun Penampakannya baik Jadi ketahuilah lah ikhwatal iman Azani Allah wa yakum Hal seperti ini tetap tidak dibenarkan. Seseorang yang berkata-kata dia selalu merendahkan dirinya, namun pada dasarnya di dalam hatinya dia ingin dipuji oleh orang lain. Ini juga termasuk dalam ria ingin dipuji oleh orang lain. Jadi hal seperti ini tetap tidak tetap merupakan perbuatan-perbuatan yang yang dilarang oleh agama kita. Wallahu a'lam. Taib barakallahu fik. Uh, kembali kita bertanya pada pertanyaan lewat pesan singkat datangnya dari Siswati di Singapura Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz uh, tidak masuk surga orang dalam matinya ada kesombongan Meski sebesar biji sawi Ustaz ya mm -hmm. Demikian Ustaz uh, Lu apakah tip tips untuk peringatan pada diri sendiri Untuk senantiasa menjauhkan diri dari segi segala Ustaz. macam bentuk kesombongan Ustaz Sukran apa? Mm. Jazakumullahu khairan Kepada sesuatu yang berada di Singapura Atas pertanyaannya Yang menanyakan Apa kiat-kiat yang dapat kita lakukan Untuk menjauhkan diri kita Dari sifat sombong Seperti yang telah kita jelaskan tadi Bahwa Sifat sombong itu Benihnya sudah ditaburkan oleh iblis, oleh syaitan. Dialah yang pertama kali telah mencontohkan sifat sombong tersebut. Dan karena sifat sombong tersebut telah menyebabkan dia mendapatkan uh, azab dari Allah SWT. Dia dikeluarkan dari surga Allah SWT. Yang akhirnya dia membuat perjanjian kepada Allah SWT untuk bersumpah akan senantiasa menggelincirkan umat manusia. Yang artinya dia pun akan berupaya untuk eh, menjadikan manusia memiliki sifat sombong sehingga dia pun menjadi sekutu bagi syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan "wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah" Jika kalian mendapatkan satu bisikan-bisikan dari setan, fastaiz billah. Ini yang terpenting. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasakan di dalam diri kita ada perasaan ingin dipuji, perasaan merasa lebih dari yang lainnya, maka cepat-cepat kita beristiazah meminta Pertolongan kepada Allah Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang terpenting Kemudian <klihat> Di antara hal lainnya yang Perlu kita Renungkan agar kita Senantiasa terjauhkan Dari sifat sombong Cobalah kita renungkan Betapa lemahnya diri kita Kita bayangkan banyak hal Di dalam kehidupan kita Yang mana hal-hal tersebut diharapkan dapat menggiring kita merasakan bahwasannya memang kita adalah merupakan makhluk yang amat sangat lemah tidak pantas untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena sesungguhnya yang berhak menyombongkan diri itu adalah zat yang maha sempurna dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwasanya al kibriya uridai wal azamatu izari sesungguhnya kesombongan itu adalah uh, absorban Allah Subhanahu wa taala dan al-'azamati izari dan keagungan itu adalah merupakan sarung Allah Subhanahu wa taala faman nazaa'a fi wahidatin huma qadiftu fil siapa yang yang menandingi Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk merebut salah satunya dari Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan campakkan dia ke dalam neraka walaiyabilah jadi senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah kemudian kita renungkan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang yang maha Uh, melipu, uh, uh, uh, makhluk yang senantiasa diliputi oleh kekurangan jadi hal tersebut mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk tidak menyombongkan diri. Wallahu aalam. Tuh okay, sahabat hang kita masih ada lebih kurang 5 menit ke depan uh, kita akan bacakan lagi pertanyaan via WhatsApp datangnya dari Nur Sa'idah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, gimana jika sifat semula jadi, maksud sifat asal Ustaz ya, Ustadz, ya? Kita suka pada kecantikan Salah satunya pakaian yang indah eh, Kerana merasa senang dan bukan menyombongkan Ustaz ya, Namun ya. kita dituduh suka menunjuk-nunjuk bagaimana dengan hal ini Ustaz Apa sikap kita ya? gitu ya, Ustaz Barakallahu fiqh kepada ukti yang telah menanyakan tadi ya orang yang memang dia sudah suka berpenampilan bagus berpenampilan yang baik namun ada orang lain yang yang menuduh-nuduh bahwasanya dia suka pamer. Suka pamer atau suka ingin dipuji. Dalam hal seperti ini atau dalam kondisi seperti ini kita tidak usah pedulikan apa yang dikatakan oleh orang karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Adapun orang-orang seperti itu, tetaplah kita berlaku baik kepada dia. Apapun perbuatan buruk orang kepada kita, tidak boleh kita uh, membalas dengan perbuatan yang yang buruk. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya, tetaplah apa uh, berupaya untuk bersikap baik. Jangan terpancing dengan apa yang uh, yang dia tampakkan atau sikap orang yang tidak suka kepada kita tersebut, yang berupaya untuk memancing-mancing emosi kita jangan sampai terpancing dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut wallahu a'lam. Dzikrullahairan, sedih ya, sabar hang kami tunggu di 467106 atau 468106 dan juga WhatsApp kami ke 085668410106. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Abu Bukhari dari Batu Haji. Batu Haji. Silakan Abu Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana kalau itu orang, orang yang sombong itu yang tidak mau taat kepada perintah Allah begitu kan? Ada yeah. ada ada, ada ubannya bagaimana itu? Iya. Yeah. Ada doa, rukiah atau macam mana gitu? Hmm ah, insyaallah. Untuk asyiah oh, taat kepada Allah gitu. Iya, yeah, cukup itu aja bah. Ya? Yang keras hati dia begitu. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Ya, bapak ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya, wa assalamualaikum. Wa Dari Abu siapa tadi? Abu Hanim. Ustaz. Abu, Hanim Abu Hanim ya. Barakah Allah subhanahuwataala kepada Abu Hanim yang berada di Batu Aji. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ini merupakan tanda keimanan kita kepada Allah subhanahuwataala. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Layu minu ahdikum hatayu hibali akhih ma'yu hibulin nafsi". Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi di sini Abu Hanim menanyakan tentang bagaimana, apakah ada kiat-kiatnya upaya kita atau doa yang dikhususkan bagi orang yang yang memiliki sifat sombong, adakah doa yang yang dapat melunakkan hatinya? Sungguhnya ikhtilaf mana? Azza wajallaahu ya kum. Satu hal yang harus selalu kita ingat ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan kita tengok misalkan dia belum mau atau bahkan justru menyombongkan dirinya menolak apa yang kita sampaikan tersebut jangan sampai kita memiliki rasa atau rasa lebih baik dari dia atau kita menganggap dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala namun upayakanlah untuk mendoakan orang tersebut khususnya doa di kala ghaib ketika orang tersebut tidak tahu di tengah keheningan malam misalkan kita bangun di malam hari kita doakan kebaikan bagi orang tersebut di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahuwataala semata maka doa seperti ini itu lebih diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah subhanahuwataala karena doa anzharil ke anzharil gaib doa dalam kondisi tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahuwataala semata. Adapun Doa khusus untuk mendoakan orang jangan sampai memiliki sifat sombong. Wallahu a'lam, belum mengetahui ada redaksi khusus. Namun intinya bahwa uh, di dalam mendakwahi orang lain di dalam kita mengajak orang kepada kebaikan yang lebih diutamakan adalah dan yang perlu selalu kita ingat adalah untuk mendoakan orang tersebut agar dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mana tahu orang yang mungkin kita lihat saat ini bertpenampilan buruk berakhlak yang buruk, mana tahu dia nanti dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia justru lebih baik daripada kita. Bahkan wal walanya tu bisa saja kita yang saat ini telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa saja hati kita dibalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita berada pada kondisi yang buruk sebagaimana orang tersebut dahulu buruk, diakibatkan karena apa karena mungkin kita yang dahulunya menganggap orang buruk dan sifat sombong yang mungkin dahulunya ada di dalam hati kita, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah ikhautal iman azaniallahu'ayyakum, penting bagi kita, untuk senantiasa menjaga hati kita, jangan sampai uh, diliputi oleh sifat sombong ini, Wallahu wallahu'alam Barakalohiussad, sahabat hang. Sebagai pertanyaan terakhir di kali ini, kita terima satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf dari siapa, di mana? Ini dari Lima di Singapura. Iya, silakan. Assalamualaikum, pak Ustaz Waalaikumsalam, wabarakatuh. Okay, bagaimana, no, bagaimana biar hati kita itu tidak sombong, pak Ustaz Terkadang kita melihat orang itu apa? Di hati ini kadang ngguggrutu ng nguru gitu Pak Ustaz. Hmm, kenapa ngguggrutu? Apa namanya? Biar enggak hati ini biar enggak sombong gitu Pak Ustaz. Iya, mm heeh, -hmm. gitu ya. Sukron Pak Ustaz. Ya, maafan barakallahu fiq pada Dina tadi Allah. yang ada di Singapura. Singapura ya yang menanyakan uh, Sebenarnya supaya tidak sombong. Uh, iya, bagaimana agar hati ini tidak sombong ya? ya. Jadi ini mungkin senada dengan pertanyaan yang pertama tadi bagaimana kiranya kiat-kiat kita agar jangan agar terjauh dari hmm. sifat sombong ini jadi mungkin perlu kita ulangi lagi bahwa tadi kita sudah menjelaskan bahwa sifat sombong itu adalah merupakan sifat dari iblis yang dicontohkan oleh iblis maka yang terpenting bagi kita agar senantiasa berdoa kepada Allah SWT meminta perlindungan dijauhkan dari sifat sombong tersebut dan begitu pula kalau sekiranya kita ada terbesit di dalam hati kita, ada terdetik di dalam hati kita perasaan sombong tersebut, maka jangan dibiarkan. Jangan terlena dengan enaknya rasa sombong yang sesaat tersebut. Jangan terlena, jangan dibiarkan. Namun seharusnya kita tepis perasaan tersebut, kita hilangkan, langsung kita beristiazah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dihilangkan sifat tersebut Dan insya Allah Hal seperti ini itu tidak akan menyebabkan madarat apa-apa Selama seseorang tidak membiarkan sifat sombong yang ada di dalam dirinya Karena hati manusia kita juga tidak dapat memiliki hati kita sendiri Artinya bisikan-bisikan yang dibisikan ke dalam hati itu e, Tidak dapat kita kontrol Jadi yang terpenting adalah ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu ada perasaan sombong di dalam diri kita jangan dibiarkan langsung kita tepis langsung kita hilangkan dan kita meminta memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Gitu kalau leheran sahabat ya. hanya daripada Allah pun anda berada dengan berakhirnya jawat pesan tadi, maka kajian Muslim kita musabab shalal kali ini kita cukup sampai di sini. pada masa dekat leheran, insya Allah esok hari kita bersama kembali Ustaz. InsyaAllah Dalam topik yang beda tentunya. Insya Allah. Insya Ya, karena ada keperluan ya kita ya. untuk melakukan program selanjutnya. Kita cuba dan mohon maaf pada sahabat yang uh, telah ingin menanyakan kembali dan belum kami jawab juga melalui SMS maupun Whatsapp. Kami sekali lagi mohon maaf dan insyaAllah kita bersama kembali dalam program yang sama untuk esok hari dan dalam waktu yang sama. Baik, sekali lagi pada usaha. Zakat Allah dan semoga... Kita mendapatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala Amin Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Bungkak Allah Abi Hamdika. Asyhadu alla ilaha illa Anta Asalika Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.